Lagu yang semangat ya Lagu yang kedua bersama Adela Umi <tuh> ya. Sambil berpanggap Tapi katanya buat adalah di sini mana dulu? Hmm, masih semangat apa enggak semuanya?